Just die, v r i g h t e n and follow my lead. But I found a f fo a u l Sudah belum? k a l a u nunggu ini sampe jam 4 subuh. Jody, yeah, di penampilan kamu minggu lalu kan kamu gagal sekali ya? Yeah, sangat gagal. Yeah, yeah. Tapi penampilan kamu hari ini sangat aman.、Oh, Terima kasih. Aman, cuman gini.、Uh, secara timbre vokal atau mungkin power ya, saya lebih menekan ke power. Power kamu lebih, di, lebih, di, lebih dilatih lagi untuk、uh, bisa menempatkan power di tempat-tempatnya. Siap.、Yeah. Dan、uh, kamu harus meningkatkan lagi skill kamu. Secara teknik kamu harus bisa lebih lagi,、uh, ini, ini kompetisi Idol ya. Dimana kamu harus、uh, menyanyikan sebuah lagu yang super biasa, eh super luar biasa, wow. Walaupun、uh, mungkin saya lihat di Youtube kamu, kamu bisa mengenakan lagu-lagu kamu l o Kamu bisa membuat lagu-lagu yang kamu yang cover.、Sebenernya. Yang kamu cover itu bagus. Kamu bisa mempercantik sebuah lagu. Tapi saya penasaran jika, jika kamu menyanyi. Lagu kamu sendiri, saya n gak g tau h ya. Cuman hari ini kamu berhasil aman.、Yeah. Terima kasih Muna. Jody. Halo. You look perfect tonight.、Oh, lebih perfect. <laughs> Oke、okay, buat Jody.、Uh, penampilan kayak gini yang ditungguin sama orang. Aku s e m p a t dulu tanya sama kamu ya,、uh, yang lain penyanyi disini ada banyak kontestan punya kekuatan masing-masing. Ada yang mungkin timbernya sudah kuat, ada yang kemampuan musikalitasnya tinggi sekali, kemampuan vokalnya bagus. Aku tanya sama kamu kan waktu itu, Jody kelebihannya apa? Kamu jawabnya?、Uh, kalau menyanyi bisa bikin orang menangis. <laughs> Which is? Buktikan, buktikan, buktikan bisa bikin g u a nangis kan.、Ah, kalau ya, orangnya harus kayak nangis bunda nangis. yang ditantang untuk nangis ya. Kalau aku mungkin udah nangis. Karena aku susah menangis. Iya.、Yeah. Oke.、Okay. Kecuali di momen-momen tertentu mungkin bunda bisa nangis. Kenapa? Di momen-momen tertentu dulu mungkin bisa nangis. Enggak, sekarang. <laughs> dulu lebih gak g bisa nangis, coba sekarang. Aku ada、coba、di s i t a l n y a kebetulan. Ini bisa, bisa bikin orang nangis kan? Buktikan sekarang. sekarang, sekarang. Sekarang, sekarang. Lagunya apa bun? Terserah. Kamu harus bikin... Lagunya ini, lagunya bunda. Bisa gak kamu? Bisa. Kan buat Bunda Maya lagunya Bunda. k u u a l b u m biru Penuh d e b dan n u s a n Kupandangi semua tambah diri Kecil bersih ただいまだもんあんまり ディレクターの名前は Nih gue mau kasih、yeah. tau ya, walaupun suara lembut itu tetap harus ada powernya. Ini tadi ada powernya ya. Walaupun suara kamu tuh keliatan h sendu, semua itu ada kekuatannya. itu、power. Nah itu yang kamu harus、uh, bangun terus. Kemarin sebenarnya kaget Jody yang kemarin tuh gue bener-bener kehilangan dan kamu kembali malam hari ini.、Yes. Ya. Kamu kembali Jody, dan mudah-mudahan konstan terus ya.、Amin. Jody ya sebenarnya yang diperluin itu. Uh, kamu harus ingat, kamu banyak sekali yang vote, kamu banyak sekali, k a followers kamu banyak, jadi kamu punya r e s p o n s i b i l i t y s e m a k i n besar. Kamu dari berapa followersnya waktu itu? Sebelas. Sebelas ribu sekarang sudah? Delapan ratus enam puluh k Exactly. Segitu banyaknya orang yang follow kamu, kamu harus bisa kasih apresiasi juga sama orang untuk memberikan penampilan yang terbaik selalu. Iya.、Yeah. Jangan sampai orang kecewa sama kamu. Itu challenge dan kamu harus belajar terus, karena aku tahu kamu bisa. Jika、okay. kamu harus、Bunda、percaya、Maya. sama diri kamu sendiri. Jangan sampai ada anggapan bahwa j o d y hanya mengandalkan popularitas、yes. yang mengalahkan kualitas itu kamu、ya. jangan sampai ada begitu ya anggapannya siap tingkatin terus kualitasnya、okay. congratulation terima, terima kasih, kasih. banyak BCL thank you so much yeah, yeah. Jody tadi、uh, kamu bukan kamu aja yang berlari saya juga p e r n a r i sebenarnya、oh、<laughs> aduh jadi sedih banget ini、oh、<laughs> sabar sabar sabar, sabar oke oke、okay. okay, tapi ya pasti ya kalau m i saya l n anda juga merasa Jody perfect どうい o ことです b